langsung saja. Tolong diperhatikan, belum waktunya pulang, jangan pulang. Kalau jalan-jalan lapar, boleh makan. Oh kalau jam dinding yang ber apa ini? Berdentang tiap 15 menit, apa termasuk lonceng? Iya. Hilangkan jam-jam dinding yang berbunyi. Karena itu juga termasuk suara-suara lonceng. Lautan. Bagaimana kalau bila demo ke stasiun TV Enggak nayangi film-film misteri seperti kentayangan dunia lain? Terima kasih, hadirin sekalian. Kita tidak ngajak demo. Kita juga tidak ngajak untuk melakukan kerusuhan tetapi kalau memang antum punya land-land punya akses coba kirim surat atau sampaikan dengan cara-cara yang persuasif pendekatan-pendekatan yang baik insya Allah pihak televisi akan mendengarkan kalau tidak yang penting penyadaran umat pak perlu diketahui kenapa televisi menayangkan film-film itu karena ada yang nonton kalau seandainya tidak ada yang nonton Tidak akan sering Karena pada dasarnya Prinsip televisi yang sifatnya Konvensional Televisi yang prinsipnya itu adalah uh, Mencari keuntungan Itu tergantung Betul-betul solusi yang ampuh Kita harus mendirikan televisi Betul Iblis Kah berada Di luar surga bagaimana iblis menggoda Adam hawa yang ada dalam surga hadirin sekalian ini masalah khilaf diantara ulama disebutkan di dalam berbagai macam riwayat tafsir seperti yang disebutkan di dalam al-bahawi setan dibawa oleh ular Ada yang mengatakan bahwa setan itu memberikan bisikan-bisikan dari kejauhan anda yang mengatakan juga bahwa setan itu menghayalkan sesuatu yang indah kepada Adam sama Hawa sehingga dia terkuda dengan itu. Wallahu a'lam bishowab. Semua ini hanya istihadat. Kadang-kadang juga mendapatkan dari Isra'idiat tentang masalah sarannya bagaimana iblis menggoda Adam sampai tergoda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 Jadi biasa kalau kita itu lelah sekali itu juga tindin ngikau, ya. Ketika tindin saya tidak seperti biasa baca-bacaan Al-Quran Tetapi mengumpat, sialan, setan Kalau kalau badan saya tambah seperti ditekar, tercekik Kenapa demikian Ustaz ya? Karena kita semakin emosional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 Bukankah rezeki itu milik Allah? Betul Kalau dicuri maling Bisa gak? Mas Bisa gak duit ente dicuri maling? Padahal antum juga rezeki datang dari Allah Kerja perang kliat beras keringat banding tulang Pulang habis gajian dicopet Bisa Itu ya Tentang masalah nama-namanya itu jangan urusin ya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 Bahkan hadirin sekalian, ruqyah itu tidak bertentangan dengan hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Karena para ulama lebih mengarahkan bahwa itu adalah keutamaan. Barang siapa yang ingin tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, maka jangan minta ruqyah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 kalau kamu tetap bertahan sabar itu lebih baik dan bagimu surga, gitu ya. Apakah orang yang dirukiah dan orang yang merukiah dikurangi pahala dari amal perbuatannya tidak? Masalah kurang mengurang pahala tidak. <tuh> Bahkan ketika seorang sahabat yang merukiah kabilah yang tersengat kala cengking di dalam suatu riwayat ular itu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 Memintakan ampun orang yang mati dalam keadaan syirik, walaupun kerabat dekatnya sendiri. Jadi putus tidak bisa seperti Rasulullah Sallam. Tolong jelaskan poin ke-14 tentang cara menangkal gangguan jin, setan, lembar kajian ini. Nomor 14 tidak menguap atau menahan, menahannya. Jadi usahakan tidak tsa abahadukum falyakrim jika diantara kalian menguap hendaklah menahan ya kalau memang terfasah hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya fa iza tasaa aba hadukum falyad' biyazehi 'ala fa inna syaitana yadkhulu jika diantara kalian menguap... ...hendaklah meletakkan tangan, in, tangan di atas mulutnya... ...karena setan bisa masuk. Kadang-kadang Masya Allah... ...sudah keluar suaranya gede... ...kayak keluar suara sapi... ...mangat Masya Allah. Katanya setan itu... ...petawa itu masuknya juga. Itu kan kayak masuk gua kirok gitu kan. Masya Allah. Apa hukumnya apabila seseorang Muslim... Mengikuti atau ikut serta Dalam acara uji nyali Atau Uka-uka itu apa? Astagfirullah Siapa yang nonton? Angkat tangan Semua ya Allah Kimanan bisa tutup televisinya acaranya? Kalau antum aja nonton, apalagi orang awam, ya, tolong deh ini di, dihentikan nonton itu. Jangan ditonton, biar televisinya nggak laku. Kalau nggak laku nanti siarannya bisa daurah itu. Tabligh akbar, pengajian, karena kalau lagi tabligh akbar yang nonton banyak, ini sini paling banter yang nonton banyak itu cuman apa? Cuman digil bersama. Ya, Terus Yang ada di TV Demi tujuan mencari duit Atau mungkin yang lain Gak boleh Mas Duit anda yang anda dapat dari situ Tidak akan diperkayu oleh Allah Carilah rizki Peluang-peluang rizki yang halal masih banyak Seperti juga saya sarankan Orang yang kerja... Di majalah-majalah gosip... Tabloid-tabloid gosip... Itu hasilnya gak berkah... Terny karena ngegosip orang itu hukumnya apa? Lusa... Terus kemudian... Kerja di... Acara-acara yang... Masya Allah... Kadang-kadang menjual syirik jelas... Menjual bet'ah hurufah... Ini ditinggalin... Antum tidak akan mendapatkan harta yang berkah... Di hadapan Allah... Ya... Tolong dijelaskan tentang pendapat yang menyatakan bahwa jin tidak dapat dilihat dalam bentuk aslinya tetapi dapat bersetubuh dengan manusia. Apakah pendapat tersebut bertentangan? Tidak. Karena dia sebelum bersetubuh dengan manusia menjelma dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk yang lainnya. Itu tidak bertentangan. Karena sebagaimana setan itu punya peluang untuk menjelma Peluang untuk jadi manusia. Peluang untuk berhubungan dengan manusia. Dan ini sangat logis. Segala sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Segala sesuatu yang bisa kita pegang, bisa menyatu dengan tubuh kita. Seperti manusia layaknya. Bagaimana dengan mereka yang mengetahui perkara yang gaib. Misalnya menunjukkan suatu tempat bahwa di situ ada makhluk gaib.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 kalau orang sampai isyarat mengatakan di situ tuh pasti ada jin, tuh, tuh sebelah kota itu belakang kota ada jin tuh, nah nengok jinnya, itu kan? <tuh> itu jinnya anaknya tiga. Kamu mau nggak saya perlihatkan? Tolong-tolong anda besana semua, untuk umpamanya, umpama ini, itu ya, itu. Ya. <tuh>,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 Apalagi nunjuk sana sini Kalau ada orang mengatakan tuh, tuh. Di WC itu ada jinnya Ya benar Tidak usah dokun Kita aja juga bisa mengatakan Di sekitar kita juga ada jin Kalau itu yang dimaksud Tidak ada masalah Tapi kalau dikatakan itu adalah orang yang aneh Orang yang ancaib Orang yang memiliki kelebihan ini hanyalah segedalah trik-trik dukun Di dalam cara untuk mengenalkan dia kepada masyarakat Supaya tertarik Wah, iya, iya, ini orang ini asyai Punya kelebihan Akhirnya didatangin Pak, Bapak bisa enggak ngecek Saya ini ada jin enggak? Tolong pak, cek di rumah saya pak Ya nanti datang 10 Kan jam 10 ya Kalau lebih dari jam 10 sudah enggak bisa loh Tolong disiapkan nanti satu kambing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 sehingga ditipu dengan cara apa saja itu orang iya iya aja, ya. jangan diturutin semua itu. Bagaimana pendapat Ustad tentang buku kesaksian Raja Jin? Saya nggak tahu nih. Uh, Di mana Pak? Ini karangan siapa nih? Uh, saya belum baca nanti. Uh, coba diberikan, karena kadang-kadang ada orang yang merukyah, kemudian perasaannya didatangi oleh nyi rorokitul. Kemarin itu ada tiga orang, Ya bukan dulu, ada tiga orang suah ini tiga-tiganya mengaku pernah nikahin nyi rorokitul. Wah kemarin itu saya merukyah, itu yang masuk ternyata nyi rorokitul itu. Langsung setelah keluar, saya rukyah, dia sadar, saya nikahkan itu sama sin yang lainnya. Ini juga sama. Katanya berhasil mengeluarkan nyiroro kidul dan nikahkan semua. Kok nikahnya bolak balik? Padahal nyiroro kidul. Perempuan kan? Perempuan nikah cuma satu. Inilah hadir sekalian. Celemang-celemun, celoman-celamet begini ini. Harus dihentikan. Kalau seandainya sekarang, Uh, yang dimaksud kesaksian Raja Jin Dia mendapati uh, Jin-jin Raja-raja dan dia ketemu Ini juga akan membahayakan Kondisi umat dan nanti Tidak ubahnya dunia lain Makanya sebelum menilai Saya ingin baca dulu nanti Apakah Ilmu kebal senjata termasuk Perbuatan sihir ya Karena ilmu Kebal itu bukan bagian dari Islam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 Musuhnya. Enggak lucu. Bahkan ketika perang badar itu pak. Rasulullah menangis. Istiwasah. Agar pasukan yang kecil 313 itu dimenangkan oleh Allah. Kalau seandainya Rasulullah punya imu kebal. 313 ini dimasukin aja di tiupin. fu, fu Semua udah. 13 anti bacok semuanya. Udah. Enggak usah pakai senjata ya. Para sahabat sekalian nanti Biarin. Yang nempiling Yang nyodok Yang ini Jangan Biarin pekel dulu Baru sedang sentil saja jatuh Yang ini tidak lucu sama sekali Jelas penyesatan Dan anehnya ini sekalian Di Jawa Timur Itu ada nyamanya Kisap Bisa bikin telur jadi bom Iya Dulu termasuk Uh, kalau lagi tengkar antara pondok pesantren Yang paling ditakuti Pondok pesantren Tebuireng Dia kiai pondok pesantren Tebuireng Dia punya bom Saya pikir-pikir dulu itu lagi Saya dari pesantren dulu lagi perang Afghanistan. Wah Saya itu usul lah sama Pak Kiai Ini enak nih Dikirim satu kerat ke Afghanistan Afganistan enak. Diselundupin kan telur aja paling Kalau nyelundupin toh Ini nyelundupin apa namanya Bom kan ketahuan udah telur nah paling-paling ini untuk makanan petron Afghanistan di sana yang bincang-bincang itu kan gitu. Udah jadi bom. Dan juga enggak pernah ada sampai sekarang ini kita lihat tawuran ada orang diantem apa dilemparin apa telur itu paling telur bosok Ya. Ini enggak bener Ada lagi menciptakan tasbih itu jadi berubah kayak apa namanya? Oh Uh, itu loh, rantai itu. Bahkan di garis begini itu Bisa tidak bisa meloncat Bahkan dulu hadirin sekalian Kalau sepak bola gak tanggung-tanggung Bolanya itu api Bolanya api Kalau atraksi pencak silat NU NO Pagarnusa Itu diantaranya ada mereka yang ditindih batu besar Ada yang truk Ini semuanya adalah sihir itu Sihir Jangan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 Pakakro buhum manzilatan atau mufidnatan. Iblis itu meletakkan singg singgasananya di atas air dan pala tentara yang paling dekat adalah yang paling pintar memfitnah, menyimpang dari materi. Ya Ustaz tolong dijelaskan dengan sejarahnya dengan bahasa yang mudah dapat saya mengerti berikut dengan contoh-contohnya. Lu, ma Allah. Pertanyaannya jelas banget ini. Tentang irodah kauniyah Dan irodah syar'iyah, Ya Allah Ini Nanti aja di akhir Kalau nanti masih ada waktu Bagaimana keibian Berta'awud ketika Akan sholat Itu caranya Bukankah Berdoa ada bacaan apapun Sebelum sholat Hadirin sekalian ta'awud Ketika sholat itu ya maksudnya di sini pada saat kita membaca Al-Quran itu Sudah cukup makanya tawudh ta itu setelah membaca istiftah baru tawudh. Ta Adapun siapa yang sekarang merasa ada was-was, ada gangguan sebelum sholat kita tawudh ta karena ada secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa yang muncul godaan di tengah sholat hendaklah meludah ke kiri tiga kali dan membaca.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 Anda yang kafir Yang diciptakan oleh Allah dari api Kalau syaitan Seluruh makhluk kafir Dan juga jahat Dari kalangan jin dan manusia Makanya Allah mengatakan Di dalam firman-Nya: permannya Alladhi waswi sufi sudurinnas Minal jinnati Wannas Yang suka menggoda syaitan manusia Dan jin Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya, wakalikah jadilah لكل نبين عدوان شياطين الإنس والجني شيطان جن dan manusia. Dan iblis ini makhluk sendiri yang diberikan keistimewaan oleh Allah.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 Tapi di antara hadis tentang masalah jin ada yang sahih satu dengan yang lainnya, bisa menjadi syahid penguat sehingga hadis itu bisa dikatakan kuat atau sahih. Mana dalil yang lebih kuat? Duduk iftiros, aduh iftiros lagi. Apa hukumnya memakai colok ini? Apa ini? wangi wangian yang mengandung alkohol ketika hendak sholat, sedangkan alkohol hukumnya haram, tahu loh? Tanya memfonis lagi. Katanya orang yang terkena jin itu cirinya kalau tidur adalah ngorok. Apa ini benar? Enggak, ya ngorok itu mah sudah uh, kebiasaan manusia. Pokoknya rata-rata.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 Tetapi di sana ada dalil yang am bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada lonceng dan juga ada anjingnya. Itu. Ayah anak kalau tidur sering was-was seperti dikejar maling. Apa itu juga termasuk kesurupan atau harus di ruqyah? Coba dicek dulu kalau memang tidak ada gejala kesehatan jasmani, psikologi maka diruqyah.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 Menangis tidak keluar air mata Ya dicoba diruqyah Yang penting kita harus doakan Kita harus bacakan ta'awud-ta'awud ta Seperti Rasulullah Menta'awud Hasan Al-Husain U'iduka ya, bi kalimati Allah hitamati Min kulli syaitanin wahama Wa min kulli aynin lamah kan seterusnya itu InsyaAllah atau kita eh, Doakan Dengan ta'awud-ta'awud ta yang lainnya Seperti A'udzu bikalimati llatī min syarri mā khalaq. Bismillāhil ladzī lā yaḍurru ma'a fil arḍi wa lā wa huwas samī'ul Atau kita doakan dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bismillāhi urqīka min kulli syai'in yu'dhīka, Allāhu yashfīka. Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang soleh Gimana sih? Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang soleh? Allah malah nggak pernah tahu informasinya dan juga tidak ada pemberitaan secara khusus. Kalau jin punya koran atau punya hotline gitu, kita buka situsnya. Itu dan tanya nya nggak masuk akang kak. Jadi, bagaimana dengan bengkel rohani nula? Nah lo kan, nah, ini lo. Ya, mau ngomentarin deh, nanti hmm, salah lagi. Apakah boleh pengobatan melalui tenaga dalam dari olah pernapasan sinar aura? Apa sinar aura itu? Hah? Kalau pernapasan itu biasanya dicampur dengan doa-doa, meditasi dan yang lainnya, ini termasuk bagian pengobatan kurovad. Kalau sinar aura saya belum pernah e, e, Apa namanya Mendapatkan penjelasan Ini ke, saya kira tadi itu euro ini Bukan ya? <tiar make sense> topper> <tie> topper> kalau tentang berobat ke Abu Akilah e, Mungkin tidak ada masalah Karena pengobatan-pengobatannya juga apa namanya pakai Al-Qur'an dan Sunnah Cuman secara persisnya saya belum pernah ke sana karena belum pernah sakit alhamdulillah. Kalau sakit di sendiri. Ngapain ke jauh-jauh gitu ya. Idza ud'uuni astajib lakum. Memintalah kamu kepada Allah langsung ud'uuni <tutupkan> astajib lakum. Adab penyelenggaraan jenazah sesuai syar'i Kok Oh jenazah sih. Adab bagaimana adab ziarah kubur aduh terhindar dari kesyirikan diletakkan di sini nanti ngurusin jin dulu Pak ya apakah jin itu berakal ya mukallaf karena tidak ada makhluk yang mukallaf pasti berakal sementara Allah telah membebankan wa ma jinna wal insa illa liya'budun Bagaimana dengan Jin Ifrit Yang ada dalam zaman Sulaiman Yang berjanji mampu Mendahkan singgah sana Ratu Belkis ngapain Kenapa memang Emangnya kita Sulaiman Ini gayanya mungkin gini Kalau Nabi Sulaiman boleh minta Bantuan kepada Ifrit Kenapa kita tidak boleh Pak, Itu adalah Mu'jizat kelebihan yang diberikan Kepada Nabi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 Bangsa Jin pernah bertanya soal agama kepada Nabi Muhammad. Kalau ada, bagaimana keiviatnya? Tahn diudah ceritanya pernah Rasul ini Abdullah ibnu Mas'oon kehilangan Rasulullah malam-malam. Wah, Rasulullah ini ditawan, Rasulullah ini disandra. Akhirnya dia berdakwah tentang masalah agama dan turun di dalam firman Allah juga mendengar bacaan su ini Al Quran dari Rasulullah SAW. Datang da'i-da'i mereka dari kalangan jin itu. Olahraga ya, penampasan seperti Satria Nusantara. Tidak ada Satria Bajah Hitam ya. Mahatma dan lain anggotanya bisa mematahkan besi. Hanya dengan lipatan Quran. Kalau tidak mempan dibaca pertanyaan apakah dalam mengikuti olahraga seperti ini tergolong sirik di mana letak kesirikannya.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 persembahan-persembahan dan pemujaan-pemujaan kepada makhluk halus, kepada makhluk eh, apa? jin dan yang lainnya. Di rumah saya banyak cewek, saya gerat ce cewek, cecak yang berjalan di tanah. Apakah cecak tersebut termasuk jilmaan jin dan bolehkah dibunuh? Bukan, itu karena banyak makanan di ini jadi ke lantai. Itu aja. Dan ini yang diharuskan untuk dibunuh itu ee, apa tokek kalau cicak itu hanya kecil nggak apa-apa dibunuh juga karena mengganggu tapi yang disunahkan itu yang tokeknya itu mas sekali bunuh itu mendapatkan pahala seratus. Ustaz saya mau tanya apakah hukumnya di dalam sholat wajib sunah apabila kita ada kesalahan di dalam membaca ayat-ayat Al Quran lo kok sholat? Ini nanti dijawab di tempat lain. Ustadz anak mau tanya nih, apa hukumnya menjual ayat suci? Lo no. menjual, nggak ada cinya kok. Ustadz apakah batu eh, apakah buku dialog dan dialog dengan Jin karangan Muhammad Isa Dawud itu isinya sesuai Isa Daud ini orang mana, Pak? Suruh bicara gam ya. Isa Daud. <laughs> ya, saya belum baca ini. Apa mungkin jin ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol seperti pemburu hantu? Asal televisi, no kan televisi lagi. Aduh. Tidak ada penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Semua yang dilihat dari televisi Jadi hadir sekalian Semua ini hadir Kita jangan terlalu percaya Ini adalah penggiringan-penggiringan Ke arah pada kurofat Ustaz anak tidur sering bermimpi Bahkan tiap hari Apa ini termasuk kelakuan Daripada Jin? cin Loh, Kalau sekarang mimpinya bagus Kenapa harus ditolak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 Qul aun du falak 3 kali, Qul aun du rabbin nas kali, kemudian ditambah baca ayat kursi, dua terakhir surat al-Baqarah, kemudian diakhiri dengan surat Qul ya Al-Kabirun dikatakan dalam hadis Rasulullah, jika dia mati, dia akan ditulis fara'atan minasyirk, dibebaskan dari kesyirikan. Ustaz Ana pernah dengan no. Ustaz Ana pernah dengar ada wanita yang tiba-tiba hamil besar cerita ini betul, tidak jika betul apa status luanang bagaimana hukumnya apabila seorang kencing di kamar kecil dengan membaca Al-Quran di dalam kant eh, membawa, oh, membawa Al-Quran di kantong sakunya, apakah berdosa, kalau dia terpaksa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 Nabi Adam dengan malaikat ada yang mengatakan lebih baik Adam karena Allah mengajarkan kepada Adam yang malaikat tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asmaa'a kullaha, tsumma 'aradahum 'ala al-malaa'ikati faqala anbi'uni. Dan kemudian malaikat menjawab, saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui hal-hal kecuali yang telah Engkau ajarkan. Ini di antara dalil bahwa malaikat itu lebih baik daripada Adam.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 kalau seandainya ada orang yang sedang diruqyah Kemudian tiba-tiba Si jinnya mengatakan Saya dikirim oleh fulan Jangan gampang percaya Itu adalah adu domba bisa-bisa Jangan gampang dipercaya Yang penting antum ruqyah terus Sampai keluar Bolehkah kita mematikan ular yang jatuh Dari atas rumah Dan mengenai tubuh kita eee, Andirin sekalian Kalau memang seperti itu termasuk ular rumah Maka ditunda dulu dikeluarkan aja jangan dibunuh bagaimana hukum menghadiri pernikahan orang yang murtad kalau mati kena tumbal kena santet dan bunuh diri apakah itu sudah takdir dari Allah sudah ta'addadil asbabul falmuut wahidun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 Apa namanya? Belum waktunya? Hah? Apa? Penasaran? Oh mati penasaran, betul Jadi mati penasaran, karena apa? Karena dia dianggap belum waktunya mati Tidak benar, itu adalah diantara sebab Adakah kaitannya minuman madu dengan pengobatan gangguan cin? Intinya hadirin sekalian Obat-obat yang dianjurkan oleh Rasulullah banyak sekali ada dengan ruqyah kalau enggak gitu dengan bekam kalau enggak gitu dengan minum madu cinta hitam dengan zaitun dengan kurma ajwa bahkan di dalam hadis seluruh kurma madinah itu bisa dibuat untuk berobat karena Rasulullah mengatakan siapa yang memakan kurma bainal batayh di sekitar Madinah berarti semua kurma Madinah itu bisa digunakan untuk obat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 kalau memang tidak bisa Cari masjid yang lainnya Bagaimana menjelaskan Kesesatan dukun kepada orang yang masih Beranggapan bahwa dukun-dukun tersebut Bisa mengobati pasien Karena diberi sedikit ilmu oleh Allah Hal sekalian e, Berikan kitab-kitab kecil ya atau Antum baca kitab kecil Seperti kitabnya Syah Abdul Aziz bin Bas Penjelasan tentang risalah Sihir dan perdukunan itu e, Jelaskan Bahaya-bahaya datang ke perdukun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 Sambil membaca takbir, tahlil apakah ini memasuk, memasukkan jin Ini kelainan saja ini Kelainan e, jiwa Jika kolbu Zikir kolbi la ilaha illallah Senantiasa apakah ini diajarkan Rasulullah Maksudnya apa? Kolbi la ilaha Zikir kolbi ya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 tapi kalau tidur menjelang maghrib Itu sebagian ulama aja makruh Tapi dalil secara pasti tidak ada Ibnu Qayyim aja yang menjelaskan Di dalam tipun nabawi panjang lebar Dampak negatif tidur setelah uh, Asar sebelum maghrib Itu memang paling, paling tidak enak kondisi tidur Bagaimana metode cara meruqyah di diri sendiri karena merasa adanya tanda-tanda kesurupan baca ayat-ayat rukiah yang nanti sudah kita fotokopikan dibagi oleh panitia insyaallah dibacakan terus, terutama antum ada gejala, ulang-ulangi fatihah bismillahirrahmanirrahim, terus terus kemudian ayat kursi diulang-ulangi sambil kita jalan, apalagi sambil kita pergi kerja, terus baca rukiah sampai anda bisa konsentrasi ya tidak pecah ya insyaallah akan hilang. Apakah kalangan jin juga mempunyai ulama? Ustaz seperti manusia punya. Bahkan yang datang kepada Rasulullah itu da'il jin, da'inya jin. Ustaz bagaimana hati 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kecuali orang-orang yang minta diruqyah? Bagaimana sakit terus-menerus di sekitar leher? Sering begel-begel Ya mungkin ada Bisa saja antum jadi pengkapuran Karena kolesterol mengendapi Cep dulu refleks Kalau di masih juga Bisa saja kena jin tuh. Tapi itu biasanya Begel-begel ketat karena nyubir Karena tegang, karena ini Karena pikiran e, lagi stres Itu biasa Leher-leher itu tegang oh, sir, Menurut sunnah azan tidak boleh Me, apa, meliuk lalu Bagaimana adhan yang di uh, Di televisi Ini bukan sunnah Artinya televisi itu kan bukan rujukan Bukan dalil Ketika adhan dianjurkan untuk Meliuk-liuk kola televisi Kan gak ada ya Bukan dalil Jadi tidak bisa dipakai alasan Bagaimana hukumnya bersodakoh Buat orang yang mati Apakah pahalanya sampai kalau dari anak sampai Insya Allah? Karena intinya seperti yang ditegaskan oleh Syeikh Nasrudin Al Albani di dalam kita berucanais semua apa yang dilakukan oleh anak otomatis nyampe ke orang tuanya karena anak itu bagian dari usaha orang orang tua. Ustadz apa usaha kita agar jin tidak bisa masuk ke tubuh kita dan cara menghilangkannya tadi ini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 dan semakin antum tidak menyaksikan dan tidak melihat maka televisi akan kurang penontonnya kalau kurang penontonnya insya Allah dia tidak akan nayangkan lagi begitu juga koran-koran antum tinggalkan jangan baca ramalan-ramalan nasib-nasib bintang dan juga alamat-alamat e, dukun yang sudah mengoleksi ini dibuang ya ada alamat-alamat dukun ini di sini kiai ini di sini dihilangkan ya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 kalau seandainya untuk mengetahui tempat sihir Imam Ibn Qayyim menjelaskan Cari tempat sihir itu Pertama dengan mendekatkan diri kepada Allah Atau kita rukiah Kalau sudah dirukiah Biasanya jinnya nanti bercerita Atau dilewatkan oleh Allah mimpi Makanya Kalau memang seperti itu Insya Allah semua kita bisa Dengan demikian tidak perlu kita harus antri kadang-kadang ke mancalah kaif nunggu antrian seminggu kadang-kadang belum terpanggil pasiennya sudah terkapar duluan diruqyah aja sendiri di rumah ya insyaallah ee uh, surat-surat seluruh arkoan dan ayat-ayat inilah yang selama ini kita anggap paling panas buat syaitan ketika diruqyah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 Wamaka Farah Sulaiman dan seterusnya Mungkin enggak kena di sini Kena di surat yang lainnya Karena masing-masing jin itu Tidak sama Kadang kepanasan dengan ayat ini Sehingga hendaknya ketika merugiah Dikatain semuanya Dan usahakan Kalau dia sudah Kepanasan dengan ayat itu antum ulang-ulang Sampai dia betul-betul Menjerit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 Setelah itu kita adzani Karena disebutkan oleh Doktor Syekh Abdul Salam Al-Bali juga Doktor at juga Karena setan itu kepanasan dengan adzan Kita adzani di telinga sebelah kanan Kita keraskan nah, Baru setelah itu kita mulai A'udzubillahis sami'il alimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sebelah kanan surat Al-Fatihah Terus kita ulang-ulang Rupindah ke surat yang lainnya dan seterusnya. Insya Allah kalau kita konsen khusyuk dan penghalang-penghalang dari dua itu tidak ada akan cepat reaksi kalau memang ada ada ininya ada jinya. Nah, ini semuanya lengkap di sini ayat tapi ada yang kekosong. Ini lanjut. Boyuk dafu namin kundi. Ia engkau. Ini sekilas. Eh, enggak panjang. Ya, saya bikin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 Tambah beras sumbang Biasanya sihir-sihir itu Biasa eh, Kalau ingin orang supaya panas-panasan Gambarnya orang ditulis Di gambar Di gambar Umpamanya yaudahlah Syukur-syukur ada fotonya Kalau ada fotonya bagus Ditusuk pakai paku Kemudian dipungkus pakai bungkus ini Ini kertas sudah bertuliskan raja Kemudian dipanasin Di kompor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 bahkan kalau cara untuk menggila kan membikin orang gila ya e, mantranya ditulis kemudian ada fotonya ditempelin di situ atau kalau enggak ini digambar kemudian kertas ini digantung di burung burungnya dilepas itu di dalam buku pedoman untuk nyantet ada itu buku untuk pedoman nyantet itu selagi burung itu tidak ditangkap maka tidak akan tenang dan kita jangan antum kaget ya, kalau mendengar uh, atau melihat buku-buku itu ternyata semuanya bahasa Arab <tuh> buku perdukunan di Indonesia yang paling terkenal yang dikenal oleh kiai-kiai kampung atau kiai-kiai pesantren itu satu, samsul ma'arif ma ada samsul ma'arif ada manba usulul hikmah kalau dulu yang yang yang saya punya itu Mamba usulul hikmah itu raja-raja macam-macam, tapi hilang Alhamdulillah hilang nggak ada. Ini hadirin sekalian e, sehingga di Indonesia sangat berkembang biak cara-cara khurafat seperti ini karena memang akarnya. Nah ini kita harus perangi dengan ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara kita membuat kajian-kajian e, seperti ini dan e, selebaran ini nanti Anda bisa memulai masing-masing masyarakat kalau nanti ada yang kena kesurupan nanti langsung garap sendiri saya tolong saya anjurkan jangan nunggu ustaz manggil ustaz sana sini e, sehingga belum biaya mundar mandirnya belum kesana sininya belum tentu nanti sampai di sana dikarab antum garap sendiri allahu a'lam besoah ha? tahu tadi daun bicaranya dibawa siapa jangan dibawa cina di intinya gini pak kalau antum mau butuh mengembangkan daun bidara di rumah saya ada saya saya kalau memang ada yang ahlinya tek itulah ya banyak kok ya itu di, dicangkok lebih bagus tapi belum pernah terbukti bisa selama ini cangkokan itu ah eh? istri akuat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 Jangan yang muda, yang sudah tua, yang hijau sekali Kita masukkan Terus kemudian kita rukiah begini Iya sudah ada airnya ini Oh ini umpamanya ada airnya Terus kemudian kita tiupkan Ketika setelah membaca Hidup tiga kali Ya. Nah setelah itu Nanti Sebagian diminum, sebagian dibuat untuk mandi e, Syabdo Aziz bin Bas juga menjelaskan di dalam kitab Hukum sihir dan perdukunan Ini sangat ampuh sekali Orang-orang yang kena gangguan sihir Sihir important Dibikin dia tidak mampu menggauli istrinya ya. Kalau sama orang lain gerget ada Gak itu kan Ini jin ini Kalau sama istrinya Jarak 10 kilo udah ngiler dulu. Ini ini berbahaya ini. ini harus diruk ya, Tiamandika. Insyaallah dengan cara seperti itu. Terus kemudian bisa juga ambil minyak zaitun. Minyak zaitun itu diruk ya. Kemudian dioleskan di seluruh tubuhnya, ya. Setina itu setiap ini dioles, setiap ini dioles. Terus kemudian Pak.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 nah inilah insyaallah yang bisa di ini ada lagi yang mau cukup ya ya ketahuan dari gerakan tubuhnya pak nanti orang kalau lagi di rugi ya terus kemudian keluar ini eh, apa sih uratnya itu bergeretak kecang terus di sini terus mengembang itu orang kalau sudah kena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 Dulu ada orang kena cinc pada zaman Imam Ahmad itu Imam Ahmad lagi ngaji, ya kan? Kemudian setelah itu Imam Ahmad, udahlah, ini sandal saya kebukin seratus kali, keluar itu cincnya belum dikebuk, ya, udah keluar. Nah ceritanya sandal sandalnya Imam Ahmad ni disimpan terus. Ahmad mati, Imam Ahmad meninggal. Nah ini orang ini kena cinc lagi, cincnya sama, udah wah, ini sandalnya Imam Ahmad masih ni diambilin digebukin jengannya ngir. Emangnya gue takut sama sandal? Saya itu dulu takut sama Imam Ahmad. Gitu. Makanya bukan masalah sandalnya ini, takut sama yang punya sandal. Gitu. Makanya digebukin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga digebukin di sebelah sini. Ya. Itu terus berkali-kali, ya. E, kalau di perut itu e, kalau memang ini keluarganya mahramnya Bisa Al-Quran suruh merugyah. Memegang perutnya. ya yeah, Mahrumnya. Kita membacakan di telinga sebelah kanannya. Terus. Kalau memang kesulitan diadzani. Sering-sering diadzani diulang-ulang. Ini caranya. Ada lagi. Huh. Yang merugyah. Sebetulnya Pak. Kalau dia kena jin bener, Tidak akan bisa nyodok kita. Tidak akan enggak akan. Itu kalau ditekan itu semakin mem, apa namanya? semakin apa? kuat. Kalau dibiarin enggak apa-apa. Pernah ini kasus saya merukyah di Solo orang yang <tuh> punya ilmu macan putih katanya. Betul. Jadi sedang jadi ilmu yang dia cari ini enggak <tuh> nanggung, jadi juga enggak, enggak jadi juga enggak. Jadi dia itu selalu setiap saat itu di, diganggu sama jin. Kalau lagi datang warong kaya betul kayak macam. semua orang pada dia takut ketika itu saya hadapin, padahal saya juga enggak punya ilmu apa-apa saya pegang kepalanya sambil baca ayat kursi diam <laughs> begini diam ya jebret kepala kita pegang kita bacaan ayat kursi diam enggak bisa apa-apa paling oh, oh, gitu aja ya tapi enggak bisa dendang enggak bisa ini ya Karena kekuatan dia itu dikiring oleh Jin, dan Jin tidak akan bisa nyampe kepada ayat Al Quran. Tak bisa mengganggu. Makanya pada saat Ustadz Asmuci yang menyembuhkan sama Jin Hindu itu, itu kan bisa melompat, terbang ke sana sini, tetapi tidak bisa. Mau nendang Ustadz Asmuci, lep, apa, melengseng. Padahal dia tenang aja, karena nggak bisa mengganggu. Jadi kalau meronta sebetulnya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 nggak kita suruh aja kita suruh kalau kamu mau keluar lewat kaki pokoknya jangan sampai keluar lewat mata lewat tempat-tempat yang sensitif nggak usah itu bukan ini dikering begini nggak karena per perlu kita ketahui pak Rasulullah mengatakan Inna syaitona ya bani adamama jurudam setan itu berjalan di anak adam itu ikut jalannya darah setan itu ikut salahnya darah, nyangkai keluar. memang ya, aja, memang dunia lain. harus <laughs> jelas nah. ditanyain, kan dia tegang, nanti ada yang balik normal seperti biasa, entuh. biasanya rata-rata menangis, jadi orang kalau habis dirugi sadar menangis. Ya, terus? Iya lewat pasien, nggak nggak nggak ajaan suara lain begitu di atas, ente lari itu, ya lewat mulut pas ini yang pasien itu. Tapi Pak, masya Allah ajaib. Kalau memang perempuan, suaranya perempuan walaupun yang kesurupan laki-laki dan kalau memang laki-laki suaranya laki-laki walaupun yang kesurupan itu perempuan, itu. Dan dia lebih galak, pelan, itu ya. Gigit-gigit. Jadi penampilan bentuk tubuhnya juga kadang-kadang uh, ngeri. Gerakannya. Ya kalau memang bisa nggak apa-apa, apa apa. Gak apa, -apa. Assalamualaikum insyaallah cukup sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh